Yuk, dukung YouFit TV dengan belanja di YouFit Star www.youfitstar.com Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Assalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa illa billah amma ba'd Pembahasan kita pada pertemuan kali ini terkait dengan pembatal puasa. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama, bahkan sebagiannya adalah disepakati oleh para ulama itu sebagai pembatal puasa. Di antara perkara-perkara tersebut, yang pertama adalah aljima, yaitu berkumpulnya antara suami dan istri. Maka ini termasuk membatalkan puasa dan bahkan ini harus ditambahin dengan membayar kafaroh yaitu memerdekakan budak atau kalau tidak mampu ya yaitu dengan e, memberikan makanan kepada 60 orang miskin ya sebelumnya itu dengan berpuasa dua bulan secara berturut-turut kalau tidak mampu baru kemudian memberikan makan 60 orang miskin itu pembatal yang pertama. Pembatal yang kedua adalah keluarnya mani. Apakah dengan mencium, dengan meraba, atau dengan onani, atau dengan melihat kepada lawan jenis berkali-kali, maka itu semua membatalkan puasa. Kecuali apabila keluarnya karena mimpi basah, seorang tidur kemudian mimpi dan kemudian mimpi basah maka itu tidak membatalkan tidak membatalkan puasa. Kemudian pembatal yang ketiga adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan dengan sengaja itu membatalkan puasa. Apabila seorang lupa, ya seorang yang berpuasa lupa kemudian makan atau minum Ya, kemudian setelah itu teringat, maka itu tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja. Karena tidak sengaja sehingga tidak tidak membatalkan. Kemudian termasuk dalam e, pembatal e, puasa tersebut adalah mengeluarkan darah dari badan dengan hijamah ya atau dengan bekam. Ini termasuk yang membatalkan puasa Walaupun dalam perkara ini terjadi khilaf di kalangan para ulama Apakah itu membatalkan atau tidak ya. Namun, wallahu Wallahu'alam yang lebih kuat bahwa itu membatalkan Jadi keluarnya darah dari badan itu ada dua macam Jika keluarnya adalah keluar banyak Sehingga berpengaruh kepada kekuatan badan Maka itu membatalkan puasa Namun kalau keluar sedikit ya maka itu tidak membatalkan puasa seperti diambil darahnya untuk tes darah misalnya luka karena jatuh misalnya maka itu tidak membatalkan puasa kemudian yang kelima termasuk dari yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja muntah dengan sengaja mungkin lupa sehingga makan sesuatu yang salah minum sesuatu yang ya membahayakan sehingga harus dikeluarkan ya jari dimasukkan kemudian dikeluarkan ya dimuntahkan maka itu membatalkan puasa. Namun jika muntah tersebut tidak sengaja maka tidak membatalkan tidak membatalkan puasa. Ya. Dan juga sesuatu yang tidak sengaja ya, sesuatu yang tidak sengaja masuk itu tidak membatalkan seperti ada debu yang masuk di mulut kita, ada hewan mungkin masuk di mulut kita, maka itu termasuk yang tidak membatalkan, tidak membatalkan puasa. itu beberapa perkara yang eh, kebanyakan disepakati oleh para ulama. sedangkan perkara-perkara yang lain itu memang terjadi khilaf, ya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. apakah itu membatalkan atau tidak? ada sebagian mengatakan batalkan ada sebagian ada sebagian mengatakan tidak. ya mungkin ada yang ditanyakan dari saudara-saudara? Oh ya, ya, ya apakah termasuk dari pembatal puasa saat seperti ya salah satunya merokok ustadz ya merokok ya iya saat, merokok kan bukan termasuk makan saat ya iya yeah, iya yeah, seperti merokok yeah. gitu orang-orang kan banyak mengahmi bahwasanya merokok itu gak apa-apa gitu kan hmm, tapi yeah, saya yeah, ingin tanya yeah. saat kira-kira merokok itu termasuk pembatal puasa atau tidak ustadz ya yeah, ya yeah, ya yeah. keren ya yeah, afwan ya yeah, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan merokok ya yeah. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita dengan sengaja ya dan kemudian itu akan memberikan kekuatan atau bisa dimaknai semakna dengan makan dan minum sehingga memberikan mendatangkan kekuatan maka itu membatalkan puasa. Ya. Seperti contohnya merokok. Seorang yang mungkin merasa lemah lemes gitu karena berpuasa ketika merokok maka akan merasakan segar merasakan ya punya kekuatan kembali maka ini semakna dengan makna makan dan minum sehingga itu jelas membatalkan membatalkan puasa ya Allah alam ya mungkin yang lain masih ada pertanyaan Apa, Ustaz, oh ya tanya, kalau misalnya ibu-ibu atau koki yang dia menghidangkan makanan untuk buka gimana di dia harus mencicipi makanan itu itu membatalkan puasa bagi mereka atau enggak hmm ya ya ya ya terima kasih atas pertanyaannya ya terkait dengan e, mencicipi makanan ketika sedang berpuasa ya ini termasuk sesuatu yang diperbolehkan ya sesuatu yang diperbolehkan karena tidak masuk ke dalam makna pembatal tadi makan dan minum tidak karena e, seorang yang mencicipi merasakan ya mungkin sudah pas asinnya pas manisnya ya kemudian dikeluarkan lagi Ya, kemudian dikeluarkan lagi, diludahkan kembali, maka ini tidak membatalkan puasa karena tidak termasuk ke dalam makna makan dan makan dan minum sehingga ini tidak membatalkan puasa. Ya, itu termasuk contoh yang uh, tidak membatalkan puasa. Sehingga itu boleh-boleh saja. Artinya tidak juga dimaknai itu makruh misalnya uh, tidak layak, tidak pantas, ya, tidak beradab seorang yang berpuasa kemudian mencicipi makanan. Tidak, itu termasuk yang diperbolehkan atas orang yang atas orang yang berpuasa. Ya. Yeah. Mungkin masih ada pertanyaan? Cukup? Ya. Yeah. Demikian, Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru dakwana, alhamdulillahi rabbil alamin.